Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa sahabihah jema'in Rabbusrah liusadri Wa isri liamri Wa khidun uqdat hamin lisani Yafqahul qawri yeah. Bapak ibu yang saya muliakan uh, InsyaAllah Kita akan membahas ayat Penggalan kedua Dari ayat 61 ya. Dan mudah-mudahan Nanti bisa kita teruskan di 62 Surat Al-Baqarah ini ya. Kita membacanya Berarti dari ayat 61 ya enam puluh satu enam puluh dua. Allahu bi rajim. Bismillahirohmanirohim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَكِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالْلَيْهِ والذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا برضب من الله Zalika bi anhum kahnu yang fuhun bi ayatillahi, wayaqatunuhu nabiyin bi wa'iril hukm. Zalika bi الذين امنوا والذين هاجروا والنصارى والصادقين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم pada pakan yang lalu kita sudah sampai pada fa inna lakum ma saaltum. Wa duribat alaihim Dan telah Ditetapkan untuk mereka bani Israel itu kehinaan dan kerendahan. Wabah ubi minallah dan mereka kembali dengan murka Allah. Zalikah bainnahum kau yang kufurun Hal itu disebabkan karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah, wyaqtolunan Nabiina bi wiril Mereka membunuh para Nabi tanpa hak. Zalikah bima asau wakan wyaqtadun. Hal itu disebabkan pula karena mereka maksiat dan mereka itu melampaui batas. Innaal-ladin amanu wal-ladin hadu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, wan Nasoro dan orang-orang Nasrani, wasobiina dan orang-orang sobiun, man amanabillahi wal yamil akhiri, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, waamilasolihan dan beramal soleh, falhum ajarhum عند ربهم bagi mereka, pahala mereka di sisi Allah, di sisi Rob mereka wala khawfun alaihim mereka tidak mendapatkan rasa takut, walahum mihzanun, dan mereka tidak merasa bersedih ya. Ya, jadi, uh, Bapak Ibu, Ibu semua ya, satu ayat setengah dari ayat 61-62 ini ya, itu Sungguhnya membicarakan tentang dua kelompok manusia Karena penggalan kedua dari ayat 61 itu berbicara tentang kehinaan ya, Yang diberikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi Disebabkan karena kekufuran dan kemaksiatan mereka sedangkan ayat 62 itu menceritakan tentang pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini jadi eh, apa, dua tema yang memang berbeda, ya. <tuh> Karena itu maka di ayat 62 itu nanti kita akan berbicara tentang mukmin Yahudi Nasrani dan Sabiun, ya. serta apa yang dimaksud dengan iman dan amal soleh di dalam ayat ini. Baik. Darbudzillati wal maskanati ala Yahudi, bentuk kehinaan dan kerendahan. Bagi orang-orang Yahudi, Yaqulu Taala Allah berfirman, Wa duri bataalaihi mudzillatul miskanatu. Ya. Ditetapkan bagi mereka kehinaan dan kerendahan, Aywudiat alaihim ditetapkan, diputuskan untuk mereka, Walzamubihasharan wa kodron dan mereka tetap berada di dalam kehinaan dan kerendahan itu ya, baik dari sisi syarak maupun dari sisi ya, keadaan ay nah, la yazaluna <tuh> mustadhillina artinya mereka tetap atau terus menerus dalam keadaan yang hina itu man wajadahum bistadhillahum Wa ahanahum Wa dorobo alaihimu siwara Orang yang <gülüyor> Mereka dapatkan ya, Itu merendahkan mereka Menghinakan mereka Dan Menimpakan ya, Kerendahan Atau apa, Kekecilan bagi mereka itu As-siwara Wahum ma'azali kafian fusihim adillahu mutamas mutamas mutamas sikuna. <coughs> Wahum ma'azali kafian fusihim ya dan mereka dalam keadaan itu di dalam diri mereka itu ada kehinaan dan eh, apa eh, ada, tetap ada dalam kehinaan. Kor ya. Al Hasan. Al Hasan mengatakan: Adzallahu, falamunghatlahum. Allah telah menghinakan mereka sehingga tidak ada yang bisa memberikan perlindungan bagi mereka. Wajahalhum tahta akdamil muslimin dan telah menjadikan mereka itu di bawah telapak kaki umat Islam wa qad adruqatuhum hadhihi al ummat ini telah melampaui mereka wa majusa dan sungguhnya orang-orang majusi la tujibuhum al-jizyah ya mewajibkan bagi mereka untuk membayar jizyah upeti wa qala an abul aliyatu warbibil anas wassadi al-maskaratu al Abu'l-Aliya dan al-Rabi bin Anas serta As-Sadi mengatakan yang dimaksud dengan al-maskana adalah al-faqah ya, kemiskinan wa al al menurut atiyah al-ufiyah al kharaz menurut atiyah al-ufiyah yang dimaksud al-maskana adalah al-kharrad jizyah ya. al kharaz al-kharrad itu maksudnya adalah pajak maaf ya Al-kharraj adalah pajak yang ditetapkan untuk setiap yang keluar dari bumi, itu yang disebut dengan al-kharraj ya, Pajak bumi, kita menyebutnya pajak bumi dan bangunan <tul> Wa qawlu ta'ala dan firman Allah ta'ala wa ba'u biwadhabim minallah Qawla ya. al-dhahaq, al-dhahaq mengatakan istahakul ghadaba minallah Mereka berhak mendapatkan murka dari Allah Wa qala Jarir ya'ni bi qawrihi wa ba'u menurut Ibn Jarir ayat ini ayat ini apa berarti insarafu wa mereka kembali mereka berpaling dan mereka kembali wa ila mawsulan imma bi wa imma bi ya yang dimaksud dengan ba'a itu adalah merupakan mausul sesuatu yang dihubungkan dengan yang lain bisa dihubungkan dengan kebaikan atau dengan keburukan yukalu minhu ba'a fulanun bidhanbihi ya bu'ubihi bu'an wabawa'an ini seperti kalau dikatakan ba'a fulanun bidhanbihi seseorang itu ya mendapatkan akibat dari Dosanya, wamilukaulu Taala dan diantaranya adalah seperti dalam Firman Allah Taala ini uridu antabu abi ismi wa ismika. Ya, saya ingin agar engkau ya, membawa pulang dengan dosaku dan dosa engkau itu sendiri. Yakni tansoripu mutahamilihha, mutahamilihimah. Artinya adalah kembali dengan membawa dosa itu keduanya. Wajar jauh bima ya, dan engkau pulang dengan membawa keduanya. Pencoro aleika duni dan engkau telah mendapatkan dosa engkau dan dosaku itu ya e, dan aku tidak mendapatkan dosa itu. Nah ini adalah cerita tentang e, apa habil dan kabil ya kabil dan habil ketika Uh, apa salah seorang dari anak Adam itu akan dibunuh yang akan dibunuh ini ini uridu antabu abi ismi wa ismika ya jadi dia mendapatkan dosa dari apa membunuhnya dan kemudian juga mengambil dosa dia ya, orang yang dibunuhnya itu itu pama'nal kalam izan ya yang dimaksud dengan pembicaraan itu karenanya maka berarti raja'u munsharifina mutahammilina ghadhaballah mereka kembali berpaling dengan membawa murka Allah qatsara alaihim minallahi ghadhabun dan mereka telah mendapatkan kemurkaan dari Allah wa wajaba alaihim dan wajib mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala Baik ya. Jadi ini waduri bat alai himul maskana. Wabah ubu atau bin Mereka mendapatkan azillah az dan maskana. Kenapa duribat? Duribat itu artinya adalah ditetapkan dorobah yang duribat ya. Jadi, dipukulkan, tapi bukan dalam arti dipukulkan, gitu. E, di dalam bahasa Arab, itu kata-kata darobah, itu itu biasa dimaknai sebagai sesuatu yang dicetak, misalnya. Karena itu, maka ada istilah darud-dorbi. Darud-dorbi itu e, adalah tempat cetak mata uang itu darud-dorbi ya, kalau kita itu adalah prorinya itu kalau misalnya apa masuk ke eh, museum khair ah, Museum apa eh, benteng Salahuddin al itu masih ada eh, apa tempat-tempat itu ada darud-dorbi gitu maksudnya adalah tempat percetakan mata uang itu kenapa dorbi itu karena kan uh, pakai apa uh, mata uangnya mata uang eh uh, bukan bukan apa ya mata uang emas yang bukan apa bukan kertas gitu kan uh, sehingga koin logak gitu kan. sehingga kemudian memang di dorbi itu kan. telah di apa dicetak itu nah jadi wa dhulibata'alihimu dhilla tuwal maskana dhilla dan maskana itu, itu dicetak untuk mereka itu mereka itu dicetak sebagai orang-orang yang dhilla dan maskana ya, artinya apa? artinya selalu, dia tidak bisa melepaskan diri dari kondisi dhilla dan maskana itu nah, ini yang dimaksud, karena itu karena itu berhadapan dengan siapapun mereka itu posisi posisi mereka itu sebagai dhilla dan maskana ya dan inilah yang kemudian membuat sepanjang sejarah mereka itu dalam keadaan apa nista, hina, ya itu, dan memiliki kerendahan diri. Meskipun seolah-olah mereka itu adalah orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh secara politik. Gitu. Saya tidak mendapatkan sejarah sebuah bangsa yang berkali-kali itu diusir secara keseluruhan dari kampung halamannya tetua Bani Israel Ya. Satu contoh misalnya, gitu. Itu Nebukadnezar misalnya, itu dari apa? Dari Babilonia, ya. Itu kan menghancurkan Yerusalem ya, itu secara keseluruhan secara total. Tinggal di situ hanya puing-puing yang tersisa dan mereka itu semuanya ditawan bayangkan, Ya, itulah yang kemudian di dalam Al-Qur'an melahirkan kisah tentang Harut dan Marut tentang sihir gitu ya ini insyaallah nanti apa pada waktunya ketika kita membicarakan tentang ayat harut-marut itu ini kita akan bicara tentang itu gitu. ini mengapa itu semua terjadi itu disebabkan karena aliran kabala sekte kabala di, di kalangan ban inseroy itu kan mereka adalah orang-orang yang biasa mempraktekan sihir di situ dipraktekan itu sehingga mereka apa e, balas dendam dengan orang-orang babel menakut-nakuti warganya itulah yang kemudian membuat warga ketakutan sedemikian rupa dan kemudian Allah menurunkan Harut dan Marut mengajarkan kepada mereka tentang hakikat sihir itu supaya ketakutan yang berlebihan tidak terjadi ya. tahun 71 itu kembali ya Yerusalem itu dihancurkan lumat itu justru oleh orang-orang Romawi dan itulah yang membuat kemudian ban Israel itu terdiaspora Ya sampai kemudian negara Israel terakhir ini mengapa mengajak mereka untuk migrasi kembali gitu, secara besar-besaran yang dimobilisasi oleh keluarga Rucil itu itu kan karena terdiaspora menyebar di berbagai pelosok bumi tahun 71 Masehi, gitu. Jadi ini luar biasa gitu. Lah. Nah kan mereka orang-orang yang apa orang-orang kaya gitu kan orang-orang yang ya itu kan. kekayaan itu itu tidak membuat mereka kehilangan apa sifat itu itu kan. jadi emas dunia itu kan banyak dikuasai oleh mereka gitu kan. jadi kalau misalnya di apa di uh, belgia misalnya di Anwarfen misalnya itu kan terkenal dengan apa pasar batu mulia di dunia ini siapa yang berkuasa di situ itu orang Arab dan orang Yahudi itu dan karena itu di situ itu kita kalau misalnya di jalan itu melihat anak-anak yang pakai peci apa peci Yahudi itu terus jenggotnya sampai di sini ini kayaknya lah. Ini kok seperti di Israel saja gitu. Ini saking banyaknya di situ gitu. Nah, tapi itu itu tidak berarti mereka kehilangan sifat zillah dan maskana. Itu. Nah, ini yang dimaksud dengan duribat alaihim. Gitu. Karena itu apa yang dimaksud dengan zillah dan maskana ini penting, ya. Ini penting. Ya. Jadi zillah itu kehinaan, kehinaan ketika ya mereka berhadapan dengan Pihak eksternal, pihak luar Ya Maskana Itu kerendahan Ketika mereka Tidak memiliki komponen-komponen ya Keluhuran di dalam dirinya Jadi Zillah itu kehinaan Ketika berhubungan dengan pihak eksternal Maskana kehinaan Dari dalam dirinya Itu kan kan ada orang ya dia memiliki harga diri tapi dia direndahkan oleh orang lain gara-gara tidak memiliki kualifikasi keutamaan keluhuran yang dianut oleh orang lain itu satu contoh misalnya dia nefah ya dia menjaga kehormatan harga dirinya ya tapi memang dia tidak punya Ya, tapi meskipun dia miskin, dia eva punya harga diri di hadapan orang hedonis, di hadapan orang yang materialistik, ini kan dia rendah. Nah, itu yang disebut dengan tila, ya. Jadi dia rendah ketika berhubungan atau berhadapan dengan orang lain. Ada yang disebut dengan maskanah, ya, kehinaan dari dalam dirinya. Dia memang tidak memiliki kehormatan orang yang biasa melakukan kemaksiatan kepada Allah, misalnya itu kan sebenarnya adalah orang yang rendah gitu kan? meskipun dia dihormati karena status yang lain oleh orang lain, tetapi di dalam dirinya adalah maskana gitu nah, Yahudi, itu zillah dan maskana ya rendah ketika berhubungan dengan orang lain, maskana karena hakikatnya adalah tidak memiliki kehormatan itu, nah inilah yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa zuribat alaihimu zillatu wal maskana, mereka telah ditetapkan kehinaan dan kerendahan dirinya Ya. nah inilah yang kemudian disebut ya, oleh ayat ini, oleh karena itu maka ayat ini mengakhiri Pembicaraan tentang keutamaan-keutamaan yang pernah dibahas pada ayat-ayat sebelumnya, di mana mereka ya, seperti mendapatkan keutamaan dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, keutamaan itu terjadi tidak bersifat permanen, tetapi sangat temporer, ya, dan karena disebabkan oleh kekufuran dan kemaksiatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mereka telah ditetapkan zillah dan maskanah itu nah oleh karena itu maka umat Islam itu kemudian maju ya sampai pada akhirnya mereka itu diusir dari Madinah ya tidak ada Yahudi yang tersisa dari kota Madinah atau dari sekitar kota Madinah dan mereka dalam keadaan hina demikian selanjutnya mereka selalu di dalam keadaan hina itu. Ya. Pembicaraan tentang persoalan bukankah sekarang seolah-olah mereka itu digdaya? Ya. Nah, kelihatan digdaya itu tidak menghilangkan sifat zillah dan maskalah itu. Ya. Dan karena itu maka saya pernah membaca sebuah literatur penting sekali. Ya, saya lupa. Itu itu bacaan lama ketika saya apa eh, kuliah pasca ketika itu, ketika S2. Ketika berbicara tentang eh, mengkaji tentang Yahudi. Ya. Bahwa sepanjang sejarah Yahudi itu hanya mendapatkan ketenangan, ya. Sepanjang sejarahnya itu selama 80 tahun saja 80 tahun saja 40 tahun pada zaman Dawud 40 tahun pada zaman Sulaiman Nah itu memang degdaya ya. kekuasaan Nabi Sulaiman kan luar biasa bukan hanya terhadap manusia itu kan, sampai jin sampai apa hewan-hewan juga ya pada saat itulah ketenangan, ketentaman, kesejahteraan itu bang Israel terjadi. Setelah itu tidak akan pernah terjadi lagi ketenangan itu. Kenapa? Ini yang kemudian akan dibahas oleh ayat ini, gituan, ayat ini. Kenapa mereka itu kemudian begitu, gituan? Bahkan kemudian mereka mendapatkan murka dari Allah sedemikian rupa, ya. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ wa اللَّهِ وَيَكْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ itu disebabkan karena mereka itu kufur terhadap ayat-ayat Allah dan mereka membunuh para nabi tanpa hak nah ini penyebabnya yeah. jadi yang disebut dengan ya yeah, zillah maskana kemudian mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena apa disebabkan karena mereka takabur ya dari mengikuti kebenaran mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu menghinakan para uh, pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala bahkan sampai pada tingkat membunuhnya Yaqulu Ta'ala Firman Allah Ta'ala Atau Allah berfirman Hada alladhi jazainahum Ya Balasan yang telah kami tetapkan kepada mereka Minadzillati Dari kehinaan Ya Kenistaan Walmaskana Kerendahan diri Wa ihlalul ghodobi bihim minadzillati Dan Terjadinya murka Allah kepada mereka Ya Dalam bentuk yang sangat nista Bisabab istikbarihim an ittibail haqqi disebabkan karena kesombongan mereka dari mengikuti kebenaran. Wa kufrihim biayatillah dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah wa ihanatuhum hamalatas syar'i dan penghinaan mereka terhadap para nabi yang membawa syariat yang membawa ajaran Allah. Wa humul anbiya'u wa atba'uhum dan mereka itu adalah para nabi serta para pengikut mereka. Fantaqusuhum ila an afdobihi mulhalu ila an qataluhum Sedemikian rupa merendahkan para nabi dan para pengikutnya ini sampai mereka itu membunuh para nabi uh, membunuh para nabi. Fala kufru adzamu min Tidak ada kekufuran lebih dari ini. Innahum kafaru biayatillah mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah wa qatalu anbiya Allah biwairil haqqi dan mereka membunuh para nabi tanpa hak ya, Jadi ini penyebab dari ya kenistaan, kehinaan dan kerendahan diri mereka sepanjang sejarah adalah karena mereka mengkufurkan ayat-ayat Allah, kufur atas ayat-ayat Allah mereka kemudian membunuh para nabi tanpa hak. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, sampai di sini bisa kita mengatakan bahwa ketika mereka mendapatkan keutamaan dari Allah, itu disebabkan karena kondisi saat itu mereka sedang iman kepada Allah. Nah, dan ini yang kemudian dibahas oleh para ulama kita. Jadi ketika mereka apa mendapatkan kehormatan di mana laut itu terbelah mereka diselamatkan ya kemudian fir'aun itu ditenggelamkan di dalam laut merah kondisinya apa ketika itu kondisinya ketika itu adalah dalam keadaan iman kepada Allah dan taat kepada rasulnya naik ke bukit Sinai mereka mendapatkan orang-orang yang sedang menyembah ya patung-patung mereka mengatakan, "Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sebagaimana mereka menyembah patung itu." Ya. "Ija'al e lana ilahan kama lahum aaliha." Bayangkan ini. Ya. "Buat untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan itu." Ya. Jadi kalau pemahaman sederhana, loh apa sementara itu mereka tidak punya Tuhan yang disembah, gitu kan? Nah. Allah itu yang mereka yakini sebelumnya tetapi seolah-olah mereka itu tidak punya Tuhan. Nah inilah yang membuat kemudian mereka e, apa, berubah e, dari iman menjadi kufur. Ya. Mereka kemudian ya ditinggalkan oleh Nabi Musa. Mereka kemudian membuat patung anak sapi yang apa ada suaranya, ada bunyinya. Mereka kemudian menyembahnya, kufur kembali gitu. Demikian terus. Jadi fluktuatif sekali kondisi keimanan mereka itu, ya. jadi kita tidak mendapatkan satu sejarah suatu bangsa di mana keimanan seminu sedemikian, sedemikian apa sedemikian fluktuatif itu dibanding dengan bang Israel, ya, dibanding dengan bang Israel. Nah, jadi izinkah maskana itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekufuran mereka ya disebabkan karena keterlaluan mereka itu terhadap para nabi ya terhadap para nabi oleh karena itu maka apa yang disebut dengan al kibar ya wa hadza ja'a fil hadisil muttafaq oleh karena itu dalam sebuah hadis yang disepakati kesehannya Yaitu hadis yang mutafak Bukhari dan Muslim Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Rasulullah bersabda Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas Yang disebut dengan kibur kesombongan adalah Menolak kebenaran dan merendahkan manusia Wa qadrual Ahmad an an'abdillah yani Ibnu Mas'ud ya Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda asyadun nasi adzaban yaumil qiyamati rajulun orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah seseorang qatalahu labiyun yang dibunuh oleh seorang nabi auqatala nabiyan atau membunuh seorang nabi wa imamu dolalatin dan tokoh kesesatan ya yang menjadi panutan di dalam kesesatan wa mumathilun minal mumathilina dan orang-orang yang membuat gambarnya Wa qawlu ta'ala dan firman Allah taala dzalika bima asaw wa itu disebabkan karena mereka maksiat dan mereka melampaui batas. Wa hadi illatun ini adalah sebab lain bi mujazatihim bima juwizu ya dari penyebab di mana mereka itu mendapatkan balasan dari apa yang telah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk zillah dan maskana annahum kanu ya'suna ya wa ya'tadun bahwa mereka itu maksiat dan mereka itu melampaui batas fal'isyamu fi'lul manaha ya yang disebut dengan maksiat adalah mengerjakan perbuatan yang terlarang wal i'tida'u al mujawazatu fi haqqil ma'dhuni fihi wal mammuri bihi yang dimaksud dengan melampaui batas i'tida' adalah melampaui batas yang dari apa melampoi garis batas yang telah diberikan izin atau diperintahkan nah, jadi bahwa ini semua Buntut ayat ini menceritakan penyebab mengapa ya mereka itu mendapatkan balasan kehinaan dan meskana serta murka dari Allah subhanahu wa ta'ala itu disebabkan karena simpulnya adalah al-kibar kesombongan jadi kesombongan itu menjadi simpul dari segala jenis ya kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang apa penyebab dari kekufuran? penyebab dari kekufuran adalah kiber ya. jadi maksiat paling besar itu disebabkan karena kiber kesombongan karena itu maka maksiat-maksiat yang lebih rendah dari kufur juga disebabkan karena kiber karena itu maka takabur itu menjadi sebab dari seluruh bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya. Apakah orang-orang Quraisy ya itu mereka tidak tahu bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu benar. Itu semuanya tahu ya. Mereka mengatakan Al-Amin, As-Shadiq Al-Amin ya. Sebagian mereka mengatakan Wallahi inna halah halawa Wa inna halah tolawa Wa inna asfalahu lamugdhik Wa inna alahu lamuthmir Wa mahuwa bikulil basar. Al-Quran itu adalah manis Mengagumkan bawahnya subur Atasnya berbuah rindang Dan ia bukan kata-kata manusia itu. Tetapi meskipun begitu Mereka itu tetap dalam keadaan Kufur kepada Rasulullah SAW Apa penyebabnya? Kiber Ya ketakaburan itu nah jadi bapak ibu, ibu semua ya penjelasan Ibnu khasir tentang ta'riful kibri di sini ini penting ya ketika berbicara mengomentari tentang kondisi Bani Israel yang telah mendapatkan azilah dan maskana serta Godobullah itu disebabkan karena kiber ketakaburan mereka Ketakaburan yang tidak hanya sampai pada batas di mana mereka kufur terhadap ayat-ayat kemukjizatan yang dibawa oleh para nabi, sampai pada batas di mana mereka membunuh para nabi itu. Dan tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada membunuh para nabi itu. Nah, jadi ini sudah puncak sekali kemaksiatan mereka kepada Allah itu. itu. Nah. Karena itu maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan gitu, orang yang paling keras siknya di hari kiamat adalah seseorang yang dibunuh oleh Nabi atau membunuh seorang Nabi. Kenapa dibunuh oleh Nabi? Dibunuh oleh Nabi karena kemaksiatan kejahatannya itu sudah sangat keterlaluan. Ya. Seperti misalnya kejahatan orang-orang yang ketika pada Fathu Mekah ada beberapa orang yang dibunuh atau diperintahkan dituksirkan untuk dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kejahatannya yang keterlaluan. Ya. Yang kedua adalah membunuh seorang nabi, jelas itu, membunuh seorang nabi. Nah, mereka itu Bani Israel tidak hanya membunuh seorang nabi tetapi wa yaqtuluna nabiyina membunuh para nabi, gitu. Nabi Zakaria satu contoh itu dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, itu. Dan jelas, ya berarti dalam sejarah bukan hanya dua orang saja yang dibunuh, ya. Karena dalam sejarah Bani Israel itu adalah bangsa yang paling banyak mendapatkan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya pernah menceritakan tentang klasifikasi Bani Israel ketika mereka Me apa, membuat klasifikasi para nabi, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil gitu. Nabi-nabi besar artinya adalah para nabi yang termasuk 25 nabi dan rasul. Nabi-nabi kecil adalah yang tidak termasuk nabi-nabi yang 25 itu. Itu. Nah ini mereka kemudian menyebutnya nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil saking banyaknya para nabi yang diutus oleh Allah untuk bani Israel dan banyak diantara mereka yang dibunuh oleh Bani Israel itu. Gitu. Nah, wa imamul dolalah dan orang apa yang menjadi panutan di dalam kesesatan jelas ya, karena dia akan menjadi sebab di mana banyak orang melakukan kesesatan itu, serta wa mu'masfilun minan mu'masfilin dan ini yang kemudian kontroversial. Ya, dipahami dalam arti dipahami, ya apa tidak sama pemahaman uh, para ulama ya, yang menjadi makna letter lock dari memathilun minan memathilin itu adalah ya orang yang menggambar ya menggambar sesuatu yang memiliki ruh ya menggambar manusia secara utuh menggambar hewan secara utuh nah ini yang kemudian menjadi makna dasarnya tapi yang kemudian menjadi perbincangan para ulama adalah apakah setiap orang yang menggambar sesuatu yang bernyawa itu dia akan disiksa dengan siksa yang pedih ini ya dan kemudian di hari kiamat kemudian kelak nanti akan disuruh dia untuk menghadirkan ruh dari sesuatu yang digambarnya itu nah ini yang kemudian menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada yang memastikan ya pokoknya setiap yang menggambar ya apa barang-barang yang bernyawa maka dia akan mendapatkan azab yang apa yang yang apa yang keras ya dan kemudian akan ditantang untuk menghadirkan ruhnya ya ada yang kemudian menyebut bahwa yang dimaksud adalah menggambar atau kemudian membuat patung sesuatu yang bernyawa itu dimaksudkan untuk penyembahan itu sesembahan itu ya karena ketika itu ya baik patung maupun gambar itu menjadi sebab di mana mereka itu menyembahnya ya seperti misalnya kisah tentang uh, kaum uh, Nabi Nuh alias salam ya, Itu kan bermula dari membuat gambar orang yang soleh ya, Kemudian karena godaan-godaan setan itu terus menyucikan mereka sedemikian rupa Sampai pada akhirnya setiap mereka akan keluar rumah, balik dari rumah Itu selalu kemudian menghadapkan dulu wajah mereka ke gambar itu Sampai pada akhirnya kemudian datang setan ya menawarkan jasa kepada mereka. Kenapa tidak kalian buat patung saja, gituan? Ketika kemudian mereka mengatakan kami tidak bisa membuat patung, mereka mengabiar kami yang membuatkannya, gituan? Mereka kemudian dibuatkan patung sehingga pada akhirnya terjadi patung, ya, dibuat skenario sedemikian rupa sehingga apa datang banyak orang yang menyembahnya, padahal yang menyembahnya adalah setan-setan itu, sehingga kemudian terjadi diikuti dan pada akhirnya mereka itu terjebak di dalam penyembahan terhadap berhala itu nah ini, ini satu contoh yang kemudian uh, ditafsirkan oleh uh, sebagian ulama dengan tafsiran seperti itu karena segala sesuatu itu didasarkan pada ilatnya ya ada ilat apa ilatnya siksa yang besar dari Allah itu itu disebabkan karena kemaksiatan yang besar dan tidak ada kemaksiatan yang lebih besar daripada ya kekufuran atau penyebab manusia jatuh pada kekufuran itu. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hadis dzalika bima wa kanu ya'tadul dan ini adalah uh, illat lain, sebab lain dari mengapa mereka itu mendapatkan zillah, maskanah dan ghadab ya, murka dari Allah Subhanahu wa taala karena ya, kemaksiatan mereka kepada Allah dan mereka sangat melampaui batas. Ya wallahu ala jadi yang dimaksud dengan asau artinya adalah melanggar apa yang apa e, dilarang ya yang dimaksud dengan i'tida artinya adalah melampaui batas-batas yang diwajat yang dibolehkan ya. jadi batas-batas e, yang diizinkan atau diperintahkan dia kemudian langgar sampai kemudian dia melampaui batas inilah yang disebut dengan i'tida atau mu'tadu di dalam ayat ini Baik itu uh, apa Bapak Ibu, Ibu adalah penggalan pertama dari ayat 61 ya. Kita beranjak ke 62 ya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wal tsara was sabiinama anama billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan alaihim wa lahum la yuhsanun. Terjemahannya tadi kita sudah al iman wal amalu sholih Al iman wal amalusolihu wa madarun najati fi kulli zamanin. Iman dan amal soleh adalah sebab ya, keselamatan pada setiap zaman. Lamma bayi Taala hal man kaula awamirahu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kondisi orang yang menyalahi perintah-perintahnya, warta khabar dan melakukan perkara-perkara yang dilarangnya, wata'adah fi fi alim ala'id nafihi melampaui batas dengan mengerjakan sesuatu yang tidak diizinkan, wanta'akal maharima. Kemudian melanggar segala sesuatu yang diharamkan. Wa ma'ahan labihi min al-nikali dan apa yang telah turun kepada mereka dalam bentuk murkanya. Nabbah taala ala anna man ahsana minal al salifati. Allah kemudian mengingatkan bahwa orang yang telah berbuat baik dari umat-umat terdahulu wa ata'a dan ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala fa inna lahu jaza'an il husna maka sesungguhnya bagi dia akan mendapatkan balasan yang baik wa kadzalikal amru ila qiyamis sa'ah demikianlah sampai hari kiamat ini berlaku secara universal hingga hari kiamat. Kullu manittaba'ar rasulannabiyyal ummiya falahus sa'adatul abadiyah. Maka setiap orang yang mengikuti Rasul yaitu nabi yang ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. La khaufun alaihim lima yastaqbilunahu. Ya, tidak ada rasa takut bagi mereka itu berkenaan dengan apa yang akan mereka hadapi. Wallahum yahzanuna adama yatrukuna huwayaklufuna dan mereka juga tidak merasakan kesedihan atas apa yang mereka tinggalkan. Kamalakalat Allah sebagaimana ya. Allah berfirman: Alah inna awliyaa Allahi la khawfun alehim wallahum yahzanun ingatlah sesungguhnya Wali-wali Allah itu mereka tidak punya rasa takut Dan mereka tidak punya rasa sedih atau tidak bersedih Kama takulul malaikatulil mu'minina inda lihtidhar Sebagaimana para malaikat berkata kepada orang-orang beriman ketika dalam sakaratul maut Fi Fikawlihi ta'ala tentang firman Allah ta'ala Inna alladhina qawlu rabbuna Allah Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah thumma kemudian mereka istiqamah tatanazzalu alaihimul malaikatu kemudian turun kepada mereka malaikat allatakhafu mereka kemudian berujar agar kalian semua tidak takut wala dan tidak sedih wa dan berbahagialah bergembiralah bil kuntum tu'adun dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian semua ya jadi tadi adalah terkait dengan kisah-kisah ya, Bani Israel yang menjadi contoh <tuh> dari kehinaan dan murka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu juga berlaku universal siapa orang yang melakukan itu semua ya maka Allah kemudian akan menurunkan murkanya demikian yang terjadi sepanjang sejarah betapa banyak bangsa-bangsa yang melampaui batas, ya e, bangsa sadom misalnya itu yang kemudian melampaui batas dalam hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang kemudian bisa juga terjadi dengan zaman kita di mana LGBT sedemikian rupa, ya. Dan ini karena itu maka ulama-ulama yang menyebutkan bahwa ketika kemudian toleransi itu diberikan terhadap persoalan LGBT maka ini menjadi tanda, ya bahwa kita sedang menyongsong Azab Allah itu benar ya dan ini berlaku universal ya uh, kemudian juga apa uh, ayat ini menceritakan tentang hukum universal yang lain yaitu adalah bahwa setiap keimanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan mendapatkan balasan yang terbaik ya balasan yang terbaik karena itu orang-orang yang mengikuti kenabian rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam ini di apa dan beramal sholai tentu saja maka mereka itulah khawfun alaihim fima yastakbilunahu ya, apa yang disebut dengan khawf dan apa yang disebut dengan al-huznu ini yang disebut dengan khawf adalah ketakutan tentang apa yang akan terjadi ketakutan apa yang akan terjadi ini yang disebut dengan kau takut ya karena itu maka dalam psikologi selalu dibahas yang disebut dengan takut adalah ya sifat sikap cemas ya tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya dari sesuatu yang tidak dikendakinya itu yang disebut dengan kau ya. yang disebut dengan sedih-sedih itu adalah ya tentang sesuatu yang sudah lewat itu sedih itu aduh, kenapa ya Nah itu itu sedih tapi aduh gitu ketika melihat ke depan itu takut gitu jadi takut itu ke depan sedih itu ke belakang gitu nah orang yang beriman itu tidak mendapatkan itu tidak mendapatkan rasa takut tidak mendapatkan rasa sedih dan karena itu dalam banyak ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menjadi walinya, ya. Yang disebut dengan wali Allah itu kan berarti orang yang beriman, ya. Setiap orang yang beriman itu wali Allah. Terlepas dari apakah dia ya taat atau maksiat. Gitu. Karena itu ada yang disebut dengan al-wilayah an-naqisah. Kecintaan tetapi sedikit. Ya, berkurang berkur dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu diberikan kepada orang yang beriman, tetapi biasa melakukan kemasyataan. Ada yang disebut dengan Al-Wilayah Al-Kamilah. ya, Kecintaan Allah secara sempurna. Ini ada dua kelompok yang mendapatkan kecintaan yang sempurna. Siapa mereka? Yang pertama adalah Al-Muqtasidun. Nah ini, ini kelompok pertengahan. Al-Muqtasidun itu artinya adalah orang-orang yang biasa menjaga Amal-amal ya, yang wajib Nah itu Muqtasid ya, Meskipun dia tidak banyak melakukan yang sunnah Tetapi ia menjaga amal-amal yang wajib Maka dia akan mendapatkan wilayah kamilah Kecintaan yang sempurna Tetapi ada yang mendapatkan kecintaan yang sempurna Di atas Al-Muqtasidun adalah Al-Muqarabun Gitu orang-orang yang sangat dekat dengan Allah ya dan itu dibuktikan dengan dia menjaga amal-amal yang wajib ditambah dengan amal-amal yang sunnah ya Nah biasanya kita menyebut bahwa wali Allah itu hanya kelompok itu saja yang al-muqarabun itu kan. itu juga tidak salah tetapi ketika kita menyebut bahwa orang yang beriman itu tidak mendapatkan kecintaan Allah juga salah gitu kan karena itu maka yang benar kita memahami bahwa para wali Allah itu dari tiga kelompok itu ya kelompok orang yang ya apa uh, mendapatkan kecintaan yang minus ya al-wilayah an kelompok orang yang mencinta mendapatkan kecintaan sempurna dari kalangan muqtashidun kelompok orang yang mendapatkan kecintaan Allah yang sempurna dari kalangan Muqarrabun gitu Nah jadi ketika al-muqarrabun atau setidaknya al muktasidun, ya mereka mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala mereka menjadi awliya Allah awliya Allah maka lah khaufan 'alaihim walahum yahzanun mereka tidak merasa takut tentang apa yang akan terjadi tidak bersedih dari apa yang sudah terjadi ya malaikat ketika seorang mukmin dalam keadaan sakratul maut itu kemudian juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala dengan apa dengan kata-kata alla takhaf wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun jangan takut jangan sedih berbahagialah dengan sorga yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang apa beriman dan beramal saleh itu ya karena itu maka seringkali kita mendapatkan orang ketika setelah sakaratul maut itu seperti dalam keadaan tersenyum ya, ya. itu bukan mitos ya karena memang ikat turun Ya, malaikat itu turun, memberi kabar gembira ya, Dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan kabar gembira itu Kemudian diperlihatkan tempatnya di dalam sorga Dia kemudian melihatnya itu Kemudian dia tersenyum gitu, Karena tahu apa yang apa e, akan menjadi tempat tinggalnya kelak di negeri akhirat Gitu dan ketika itu Allah Subhanahu wa dalam Al-Qur'an dikatakan wa basaru kal yaum kan. Penglihatan engkau ketika itu sangat tajam gitu kan. Hadid itu artinya bahasa sederhananya itu adalah besi gitu kan. Tapi yang dimaksud bukan penglihatan dari besi gitu kan. Tapi penglihatan itu sedemikian tajam sehingga dia bisa menembus batas ruh. Kayak Dan karena itulah maka benar bahwa orang yang apa e, tersenyum ketika dalam keadaan sakratul maut itu disebabkan karena apa yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya Nah ayat ini berbicara tentang orang yang beriman Yahudi Nasrani dan Sobi'un ya. apa itu Al-Mu'min ya waru'ya'an Warohalib nabiel tolha anik Mu'abbas. Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Mu'abbas tentang in daladina aman wadladina hadu sampai akhir ayat. Kala fa anzallahu pada zalik ya. Kemudian Allah subhanahu wa taala menurunkan setelah itu wa mayyabtahi wa yurul Islamidinan. Fala yuk balamin huwa huwa fil akhiratiminal khasirin. Siapa yang mengambil bermaksud ya menjadikan selain Islam sebagai agama maka ia tidak akan diterima dirinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi ya. Fa inna sesungguhnya apa yang dikatakan Ibnu Abbas ini adalah ikhbarun pemberitahuan an annahu la ahadin tariqatan bahwa Allah tidak akan menerima dari seorang pun satu jalan atau jalan hidup wala amalan juga satu perbuatan illa kan illa ma kana muafikan li syariati muhammadin sallallahu alaihi Wasallam. kecuali jika ia sesuai dengan syariat nabi muhammad sallallahu alaihi sallam ba'da'an ba'athahu bima ba'athahu bihi setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya dan menyampaikan apa yang ia bawa dalam bentuk syariat fa'amma qobla dhalika Adapun sebelum itu fakun lumanita baar fi zamanih maka setiap orang yang mengikuti Rasul pada zamannya pahu alahu dan wasabi rinajatin maka dia ada di dalam petunjuk dan ada di dalam jalan keselamatan. Paliyahu adba Musa alaihissalam anda tina kan getah kamu neilat Taurat fi zamanihim orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mengikuti Musa di mana mereka itu menghukum atau berhukum kepada Taurat mengikuti hukum yang ada di dalam Taurat pada zaman mereka. Nah, jadi yang disebut dengan orang yang beriman, ya, yang disebut dengan orang yang beriman adalah orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sederhana, ya. Nah, karena itu maka ayat ini juga berhubungan dengan ayat wamaniyab tagi goirul islami dinan panayuk balaminhu ya jadi orang yang mengikuti menjadikan agama selain Islam dia tidak akan diterima sebagai agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang rugi ya jadi hadits Rahimahumullah ayat ini sungguhnya berbicara tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh Siapa orang-orang yang beriman itu ya Orang-orang yang beriman itu diklasifikasikan menjadi dua Yang pertama adalah keimanan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW Yang kedua keimanan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW Ayat ini harus dipahami karena ayat ini disalahpahami oleh orang-orang liberal yang kemudian di mana mereka menyebutkan seluruh para penganut agama itu akan mendapatkan keselamatan kelak di akhirat itu berdalil dengan ayat ini karena itu sering disebut ini adalah ayat pluralisme agama itu harus dipahami dengan benar ya Ibn Taimiyyah mengatakan begini Islam itu ada dua ya Islam dalam arti umum Islam dalam arti khusus ya sekarang pertanyaannya adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu ada berapa kan biasa kita sering menyebut bahwa agama langit itu ada tiga ya kan itu itu biasa gitu ya, apa ya nasrani dan islam benar enggak agama langit itu ada tiga ya, ada berapa ada satu ya islam itu Karena agama yang diturunkan kepada Adam Islam, diturunkan kepada setiap para Nabi dan karena itu Al-Quran berbicara tentang agamanya Nabi Ibrahim Makayi Salam itu Hanifan Musliman. Ya, semua para Nabi itu mengajarkan agama yang sama, yaitu Islam itu. Apakah seluruh ajarannya sama? Yang sama itu adalah ajaran Tauhidnya. Persoalan kemudian hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan sehari-hari nah inilah yang bisa berbeda ya tidak seluruhnya berbeda tetapi ada atau banyak yang berbeda sesuai dengan retorika zamannya tetapi perbedaan hukum itu tidak membuat agama yang mereka bawa itu berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. nah karena itu maka ketika disebutkan Islam itu bisa bermana umum di mana agama yang dibawa oleh semua para nabi juga adalah islam tetapi ketika sekarang berbicara tentang islam, maka islam yang dimaksud adalah agama yang dibawa oleh nabi muhammad SAW. itulah yang disebut dengan islam dalam arti khusus jadi islam dalam arti khusus adalah agama yang dibawa oleh nabi muhammad SAW. dan itulah yang disebut dengan ayat, yang disebutkan di dalam ayat wa man yabtagi ghairal islami dinan ya yang dimaksud dengan ayat al-yum akmal tulaqum dinakum ya uh, apa uh, al-yum akmal tulaqum dinakum batmam tuh ni'mati nikmati warodhi tulaqumul islam madinah aku telah islam sebagai agama bagi kalian nah jadi orang yahudi ya adalah orang yang mengikuti agama yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa AS pengembangan agama yang diturunkan kepada Nabi Musa AS itu yang disebut dengan Yahud ya. nah karena itu wajhu tasmiyat Yahud, mengapa orang Yahudi itu disebut Yahudi wal Yahudu minal hawada wahyal mawaddatu awitawaddud ya taubatu yang disebut dengan Yahud itu diambil dari kata hawada ya itu adalah mawaddah rasa cinta artinya ketika pada waktu itu ada rasa cinta satu sama lain diantara mereka ya. ada persaudaraan dan cinta diantara mereka atau diambil dari at-tawahud artinya adalah at -taubah. Ya, mereka disebut Yahud karena mereka bertaubat setelah apa? Ya, setelah membawa setelah menyembah anak patung yang dibuat oleh Samiri kakoli Musa alaihissalam idna hudna ilaih, sesungguhnya kami taubat kepada engkau ayat tubna faka'annahum sammu bithalika fil asl taubatihim wa mawaddatihim fi ba'dihim li Ya, mereka disebutkan itu ya karena taubat dan kecintaan mereka satu sama lain. Wakilah lini sebatim ilah Yahuda akbaru Aulia di Yakub. Ada yang mengatakan disebut Yahud karena disebut Yahudi karena dinisbatkan kepada Yahuda. Yahuda itu adalah anak Yakub paling besar. Anaknya kan ada dua belas dan yang paling besar itu namanya Yahuda. Karena itu maka anak-anak Yakub itu terkadang disebut dengan Yahudi, yaitu anak keturunan Yahuda. Ya, Yahuda. Waholah Abu Omar bin Al-Aila li'annahu yatahuwadun ayatahharroku na'indakiro at-taurat. Ya, ada yang mengatakan yatahuwadun artinya yataharroku. Karena ketika membaca Taurat mereka bergerak-gerak gituan. Nah, ini ada beberapa versi gituan ada beberapa versi. Jadi versi pertama karena ada kecintaan satu sama lain at-tawaddud at -at apa al, -al hawada al-yahud minal hawada artinya adalah rasa cinta. Yang kedua adalah at-tahawud artinya adalah taubat disebabkan karena taubatannya mereka atau tobat mereka. Yang ketiga adalah dinisbatkan kepada Yahuda ya sebagaimana Israel Bani Israel dinisbatkan kepada Yakub anak-anak Israel anak-anak Yakub -anak ya. Yang keempat adalah karena mereka bergerak-gerak ketika membaca Taurat, gitu kan? Kan ada uh, apa? Uh, biasanya orang-orang yang apa belajar di kutab, gitu kan? Itu diajarkan ketika ngapal Quran itu sambil begini, gitu. <laughs> Jadi ada saya punya teman gitu, ya ketika itu uh, apa dari uh, dari Tanzania, ya, kalau tidak salah itu. Uh, apa uh, dia lancar itu dia membaca Al-Quran itu selalu dalam kanan gini gitu uh, soal guru itu apa uh, dia nanya kamu dulu belajar Al-Quran di apa di kutab ya dia bilang iya <laughs> jadi ada metode gitu di dimana membaca Al-Quran itu dengan gerak supaya tidak ngantuk gitu supaya kemudian membuat irama gitu. Nah, irama itulah yang kemudian membuat hafalan itu jadi mudah nerap gitu. Kan model misalnya ada juga sekarang model apa? pakai gerakan tangan-tangan misalnya gitu. Nah, kurang lebihlah begitu itu penjelasan dari apa? dari Abu Abu Amr Al-Aila gitu bahwa disebut dengan Yahud karena yatahawadun eh yataharrakuna ketika mereka membaca uh, Taurat gitu. Nah, intinya adalah itu ya orang-orang yang ya mengikuti ajaran nabi musa sebelum jelas datang nabi muhammad shallallahu alaihi wasallam ya mereka beriman kepada allah mereka kemudian apa beramal soleh maka sama falah kufun alaihim walhum yahsa mereka tidak takut juga tidak khawatir ya wajhutasmiatin nasoro Orang apa mengapa disebut Nasara? Falamma bu'itha Isa ya ketika Isa diutus wajib ala Bani Israila ittiba'uhu Maka Bani Israel wajib ya mengikutinya dan taat kepadanya. Fashabuhu ahludini humun Nasara ya, Maka sahabat-sahabat Isa dan orang-orang yang mengikuti agamanya disebut dengan Nasara. Samu bidzalika litanasurihim fima bainahum disebut nazara karena saling bela, saling membantu, saling menolong diantara mereka. Ya. Wa qalu lahum Oleh karena itu terkadang disebut dengan ansar. Kama qala Isa alaihi salam sebagaimana Isa mengatakan man ansari ilallah. Qalan hawariyunahnu ansarulllah. Siapa yang menolong aku untuk Allah atau di dalam memperjuangkan agama Allah maka Hawariyun yaitu orang-orang yang mengikuti agamanya ketika itu ada 12 orang ya yang satu kemudian melakukan pengkhianatan yang disebut dengan Yodas Eskariot mereka mengatakan kamillah para penolong Allah Wa dikatakan innahum sammu biza innamah sammu biza min ajdi annahum nazalu arton yuqadulahu nasi yuqadulaha nasiroh Ya ada juga yang mengatakan disebut nasiroh karena mereka itu menempati sebuah tempat yang disebut dengan nasiroh yang terkadang disebut dengan nasaret itu kan dalam bahasa israelnya adalah nasaret ya qalu qatadah wa ibnu jurais itu dikatakan juga oleh qatadah dan ibnu Jures warwiya ibnu 'abbas ayatan demikian juga dikatakan oleh ibnu 'abbas wallahu aalam ya wan-nasharu jam'un nasran itu adalah jamaah dari lasran kana sywa kana kana sywa kanasyawi naswan wa saqaru jam'u sakran ya baik ya jadi itu yang kemudian mengapa mereka disebut dengan nasoro jadi ada beberapa versi ya yang pertama disebut nasoro ya karena mereka itu saling menolong satu sama lain dan karena itu Alquran menyebutnya sebagai ansor dan secara persis disebutkan man ansori illallah karena itu maka mereka satu sama lain disebut dengan nasoro ya ada yang mengatakan bahwa mereka disebut Nasoro karena mereka menempati sebuah tempat atau tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan Nasiro atau Nasaret dan yang ketiga adalah eh, apa eh, dua ya ada dua versi ya dua versi ya jadi eh, itu yang kemudian mengapa mereka disebut sebagai Nasoro ya demikian juga orang-orang yang mengikuti Nabi Isa pada masanya. ya beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran agama Nabi Isa mereka akan mendapatkan la khaufun alaihim walahum ihzanun. Falamma ba'athallahu Muhammadan khatiman linnabiyyin ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi warasulan ila bani adama an al dan menjadi rasul untuk bani Adam seluruhnya Wajib Alaihim tasdi kuhufi akhbar, maka wajib mereka itu membenarkan tentang apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW. Watawatu fima amar, wajib mengikuti apa yang menjadi perintahnya. Walin kifap wa amaanu jazar dan berhenti dari melakukan apa yang telah dilarangnya. Wahai umat mukminul nahkah, mereka itulah orang-orang mukmin dalam arti yang sesungguhnya. Sumiat umat Muhammadin saw mukminina disebut, ya umat Muhammad itu disebut mukminin laka throati imanihim, karena keimanan mereka yang banyak. Wasidatul kanihim, ya dan Karena keyakinan yang sangat kuat yang ada di dalam diri mereka, wali an Nuhu minunabi Jamil ambiyah ilmaubiati waluyubilatia dan karena mereka beriman terhadap seluruh para nabi yang telah terdahulu, juga beriman terhadap alam gaib yang akan datang seperti alam barzah dan kemudian sampai hari kiamat dan seterusnya. Jadi inilah orang-orang yang beriman dalam arti yang sesungguhnya. Itu yang tadi saya sebut sebagai orang yang beriman atau orang Islam dalam arti Muslim dalam arti khusus. Dan karena itu maka orang yang beriman kepada para Nabi terdahulu. Tetapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak digolongkan sebagai orang yang beriman. Ya, Ayat ini kanon ya turun karena Salman Al-Farisi Salman Al-Farisi dia adalah orang yang bapak uh, dari jauh ya mencari kebenaran ya sebagai orang yang benar-benar melakukan perjalanan dalam mencari kebenaran kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW dan dia kemudian mengikuti ajaran agama yang dibawanya dia memiliki teman-teman orang-orang baik teman-temannya baik itu kan tetapi mereka tidak bernasib mujur seperti Salman yang mencari kebenaran sampai bertemu dengan Rasulullah, dia bersedih saya punya teman banyak sekali orang-orang yang baik ya, tetapi mereka tidak bertemu dengan Rasulullah s.a.w dia kemudian menyangka bahwa teman-temannya itu adalah orang-orang yang akan kelak masuk ke dalam neraka, maka ayat ini kemudian menyebutkan bahwa orang-orang zaman terdahulu mereka benar mengikuti agama yang dibawa oleh para nabinya beramal soleh maka mereka juga ala khawkun alaihim walahum mihazanun Adapun setelah diutus nabi itu maka tidak disebut iman tidak disebut islam tidak disebut amal soleh kecuali iman kepada Rasulullah dan beramal soleh sesuai dengan ajaran yang dibawanya nah ini yang terakhir ya apa semua as-sobi'un ya Ulamas Sobiunah fakodih telah fahyhim. Adapun yang disebut dengan Sobiun, para ulama berbeda pendapat tentang mereka. Fakolah Subyan Athauri, Subyan Athauri mengatakan Anlayth bin Abi Salim An Mujahid, kalah Sobiunah kaumun bain al Majusi wal Yahudi dan Nasrani. Yang disebut dengan Sobiun adalah kaum di antara Majusi Yahudi dan Nasrani. Wa la isalhum dinun dan mereka tidak memiliki agama formal ada yang mengatakan begitu. Jadi kan ada yang disebut dengan agama ya eh, yang tidak formal ya. Seperti misalnya sekarang muncul misalnya di Amerika itu yang disebut dengan eh, agama sipil misalnya. Agama sipil, sipil religion. Itu kan disebutkan oleh banyak eh, sosiolog gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang sekuler tetapi memiliki apa cara-cara hidup sebagaimana orang yang beragama, ya punya kitab sucinya yaitu undang-undang dasar negaranya memiliki praktek-praktek ritualnya hari-hari besar memiliki ajaran-ajaran sosialnya dalam bentuk ajaran-ajaran humanisme dan seterusnya itu menggambarkan tentang agama sivil nah, mereka tidak masuk dalam kategori Islam, Yahudi, Kristen dan lain-lain. Nah ini barangkali lah kurang lebih seperti itu Walay Salam Dino. Mereka tidak punya agama resmi. Wakhtar Wahu ibnu Abinajih anhu demikian juga dikatakan ibnu Abinajih Warawaan Alta bin Sa'id bin Juber nahwadalik demikian juga riwayat dari ibnu Juber. Wakila ni versi yang kedua. Firqoton min Ahlil kitab ya Qur'un zabur adalah satu sekte dari kalangan ahlu kitab di mana mereka membaca zabur ya itu yang kedua ya, kan ada Taurat Injil Quran zabur ya jadi sholbiun menurut pendapat yang kedua ini adalah orang-orang yang bertahkim atau berhukum pada kitab zabur di mana ia juga adalah kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala wakilah kaumnya abdul dan malaika pres yang ketiga mereka disebut orang-orang yang menyembah malaikat, karena itu di dalam Al-Quran diceritakan tentang pembagian, ya atau apa kismatun diza pembagian yang apa tidak fair. Orang Arab itu tidak mau punya anak perempuan, ya tetapi mereka menyebut Allah itu punya anak perempuan, <laughs> gitu kal karena itu dikatakan watil kaidzal qisbatul diz itu perbagian yang sulit kalian tidak mau punya anak perempuan gitu eh dibilang Allah punya anak perempuan bukan artinya Allah punya anak gitu tetapi menurut pendekatan itu sampai pendekatan keyakinan orang ketika itu itu pendekatan yang zalim ya dan ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang menyembah malaikat di mana mereka disebut sebagai anak-anak Allah anak-anak perempuan Allah ini yang kedua ya. Wakilah kaumun yabudunal kawakim. Ada yang mengatakan mereka itu ya eh, apa adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang ya. Karena itu maka eh, apa eh, di sebuah eh, apa kota kota Haron ya itu adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang planet-planet. Itulah yang kemudian Uh, apa, uh, saya mendapatkan sebuah literatur yang membicarakan tentang kisah Ibrahim alisalam ketika di dalam surat al-an'am menceritakan mal, apa, matahari uh, bintang sebagai sebagai tuhan bulan sebagai sebagai tuhan kemudian apa matahari sebagai bulan ya pada akhirnya kemudian ini bari ummatus rikun aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan ini adalah terkait dengan keyakinan keyakinan dari kalangan bangsa Haron di mana mereka adalah menyembah apa planet-planet ya. Wa adhharul aqwal dan inilah pendapat yang apa paling jelas wallahu aalam ya. Qaulu mujahid wa mutabi'ihi bin wa anhum qaumun laysu ala dinil yahud wal nasar wal majus wal musyrikin wa innamahum baqun ala fitratihim. Uh, wala din wala dinin lahum yattabi'unahu wa yaqtanunah nah ada pendapat yang keberapa ini satu sabin itu adalah la lahum tidak beragama ya yang kedua adalah orang-orang yang membaca zabur yang ketiga adalah orang-orang yang mem, apa menyembah malaikat yang keempat orang-orang yang menyembah planet nah yang kelima ya adalah orang-orang yang tidak beragama Yahudi, tidak juga Nasrani, tidak Majus, bukan orang-orang musyrik, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang tetap berada di dalam fitrahnya, tetapi tidak ada agama resmi yang mereka anut. Itu kan? Walihadakan al-mushrikuna yang bazu naman aslamabis sobi, yang bazu naman aslamabis sobi. Oleh karena itu maka orang musyrikin ya meledek orang-orang yang Islam itu dengan ashabi ya ai innahu qad kharaja an ardi idzaqa artinya ia keluar dari seluruh agama yang dianut oleh umat manusia di seluruh penjuru bumi pada waktu itu ya wa qala ba'du ulama ashabiun alladzi la lam tablughhum nabiyyin wallahu alam dan yang keenam adalah Sebagian ulama menyebut bahwa sobiun itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan atau tidak sampai dakwah para nabi kepada mereka. Nah, jadi yang kelima dan eh, yang kelima itu adalah orang-orang yang dia tidak menganut agama, tidak ada satupun agama resmi yang ada di atas bumi ini yang dianutnya, tetapi ia tetap di dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan fitrah. Lah, apakah ada? Gitu kan? Dulu sampai kemudian sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW di kalangan masyarakat Quraisy itu kan juga ada yang disebut dengan al Hanifiyah Samha ya Hanifiyah Samkhah itu adalah orang-orang yang tetap di dalam keadaan fitrahnya mereka menganut agama, memang menganut agama Nabi Ibrahim sisa-sisanya gitu, kan. tetapi tetap dalam keadaan fitrah, ya tetap dalam keadaan fitrah mereka tidak mau capur, apa, campur baur dengan Uh, bergaul maksud saya dengan orang-orang yang menyembah berhala dan seterusnya mereka tidak uh, minum khamr ya mereka tidak berzina dan mereka biasa melakukan tahannuf tahannudz gitu kan. nah nah orang-orang kemudian dikuatkan bahwa orang-orang musyrik ketika itu ya oleh orang-orang yang masuk Islam itu dengan istilah salbi ya keluar dari agama yang uh, biasa dianut oleh umat manusia pada waktu itu dan yang terakhir adalah orang yang belum mendapatkan wahyu atau mendapatkan agama, dakwah para nabi. Yang biasa kita sebut dengan ahlul fatrah. Gitu. Baik, ya eh, cukup panjang ya, karena ini hampir dua halaman ini. <laughs> Saya sengaja agak cepat gitu, karena eh, biar mengejar eh, sampai eh, apa, eh, menyelesaikan ayat ke-62. Baik ya bapak, ya, itu saja ya, tidak ada pertanyaan untuk, <gulau> <gulau> untuk pagi ini <gulau> karena kita sudah jam 7 gitu. Okay, <gulau> itu, ya, insyaallah lah, kalau ada yang pertanyaan bisa ditabung ke pekan depan ya. Baik itu saja, jazakumullah khair atas uh, kehadiran dan perhatian uh, bapak dan ibu semua. Ya kita tutup dengan doa khafaratul majlis. Subhanallah wa <tuh> أشهد أن لا إله